Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi Allah salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuh al-arifin Wa tufaqihuna bihafiddin wa ala ahli wa sahbih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sore hari ini bisa ngumpul lagi Di kajian rebuh sore InsyaAllah kita akan lanjutkan Kisah wanita-wanita yang Soliha tapi sebelum itu saya mau umumkan, rebu depan tidak libur. Ya, hari rayanya hari Kamis betul kan? Ya, rebu depan tidak libur. Saya pokoknya ikut pemerintah ya. Terus Maulid tidak, tidak Maulid. Khusus rebu depan kita akan baca doa Arafah. Ya, baca doa Arafah. Kalau ada nanya sama saya, kapan puasa Arafah? Puasa Arafah itu bukan karena orang wukuf di Arafah. Jadi puasa Arafah itu disunahkan tanggal 9 Dhuhr Hijjah. Ya. 9 Dhuhr Hijjahnya Indonesia hari Rabu. Miturut pemerintah. Yang lain saya enggak mudeng, karena yang lain itu banyak kan ya, macam-macam. Nah, karena itu yang mau puasa 9 Dhuhr Hijjah, miturut pemerintah, ya Rabu deh depan. Kemudian sekaligus kita baca doa arafah ya baca doa arafah biar barokahnya 9 tur hijah itu kita dapat. Kalau ada yang e, ngomong ya lah itu di Saudi sudah haji belum gitu ya hajinya Saudi kapan saya juga nggak tanya nggak nyari nggak ngerti saya hidupnya di Indonesia bukan di Saudi. Ya hidupnya di Indonesia bukan di Saudi. Jadi jangan semua kok dikait-kaitkan dengan Saudi. Ya, kita punya perhitungan waktusan sendiri karena ibadah yang namanya hadiraya itu rembulan dan mataharinya ikut ikut wilayah masing-masing. Kalau jenengan nanti bakdonya disamakan dengan Saudi, lambok sekalian solat subuhnya sama. Maksudnya nih di sini itu. E, jam 9 pagi di sana baru jam 5 su, subuh gitu kan ya. Jadi kalau disamakan ya udah salat subuhnya berarti jam 9 pagi gitu ya. tidak bisa. Wilayahnya sendiri sendiri-sendiri. Nah, kita akan cerita yang Sayyidatuna Maryam pending dulu. Nanti dirambut dilanjutkan eh rebo yang akan akan datang ya. dilanjutkan rebo yang akan datang Sayyidatuna Maryam. Sekarang kita akan belajar tentang istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Kakek neneknya Rasulullah itu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan ibunya Nabi Ismail itu kakek neneknya Nabi Muhammad SAW. Punya cucu yang hebat. Seperti Rasulullah Karena memang Kakek dan neneknya orang-orang yang Yang hebat Di antara kehebatannya Seperti yang sudah kita ketahui Istri dari Nabi Ibrahim Rela ditinggal suaminya Sendiri bersama anaknya Tanpa Protes Kira-kira Ibu-ibu sanggup Atau tidak Nah, sanggup enggak Bu? Ditinggal suami tugas karena Allah gitu misalnya ya. Tinggal tugas tapi tugasnya ini kembalinya enggak tentu terus njenengan ditinggal di tempat yang enggak ada manusia bersama anak. Kira-kira sanggup atau protes? Jangankan kok di tempat yang enggak ada manusia, Lawang di rumah yang ada TV, ada perlengkapan tuh ya, ditinggal saja pro protes. Nah Kita akan metik pelajaran Dari istri Nabi Ibrahim Punya sifat Satu yang luar biasa Sifatnya itu bisa Nerimo Bisa Nerimo Dan lebih tinggi daripada nerimo Apa itu Bukan Bukan, ayo apalagi coba lebih tinggi daripada rima daripada ikhlas daripada legowo lebih tinggi daripada itu Apa coba dalam bahasa Jawanya apa? Semeleh Semeleh jadi istrinya Nabi Ibrahim itu bisa semeleh Ibu-ibu tahu kan semeleh Semeleh itu ya ikhlas semeleh itu ya ridha ya kan Semeleh itu bukan sabar, karena kalau sabar itu kerasa enggak enak, sabar. Ya kan ya? Didiamkan itu enggak enak, sabar. Dioperasi sakit, sabar. Dipukul orang, ya lara gitu kan, tapi sa sabar. Dicaci maki, artinya sebetulnya sakit, tapi sabar. Itu namanya sabar enggak enak. Kalau semeleh itu lain. Semeleh itu dia apa-apakan tetap seneng itu. Dia apa-apakan tetap senang. Nggak punya duit, semele. Nggak punya teman, semele. Sakit, semele. Nganggur, semele. Jadi semele itu sikap hati di mana hati bisa bersandar kepada Allah total. Lah karena tahu sandarannya Allah ya senang. Saya kasih gambaran begini. Ini ilmu larang loh bu mahal nih. Misal ibu punya teman sugih pol, dermawan pol, kaya pol, dermawan pol, baik hati pol. Jenengan bersandar pada teman itu mestinya ayam toh ya. Ayam toh? Ayem. Terus kira-kira bisa senang atau enggak bisa senang punya teman yang seperti itu. Senang toh? Oh, senang. Lah bagaimana kalau sandarannya itu Allah? Yang paling sukih siapa? Yang paling baik siapa? Yang paling pengertian siapa? Nah, kalau bersandarnya sama Allah yang paling mengerti Yang paling baik Yang paling kaya Yang paling paling paling paling Mestinya ayam atau tidak ayam Lah, Orang semeleh itu begitu Semelehnya orang Jawa itu begitu Jadi duduk di becak ya Semeleh Dibuk ya dibadukan gitu ya duduk. Ya seme semeleh. Semel. Lah ini istrinya Nabi Isma Nabi Ibrahim bisa begitu, semeleh. Makanya ditaruh di tengah padang pasir ya nyantai saja. Silakan kamu pergi enggak jadi masalah. Kok yang nyuruh Allah kan, yang nyuruh Allah kan begitu. Iya, Allah yang nyuruh udah santai saja. Mesti diurus sama Allah. Mesti diurus sama Allah. Sekarang saya mau nanya, yang membuat jenengan hidup siapa? Lah kira-kira Allah ngurus jenengan enggak? 라우dia ya selesai apa? Kok pandangan-pandangan bingung kenapa ini? Betul enggak? Yang yang membuat Anda hidup siapa? Lah kira-kira Allah ngurus atau enggak ngurus? Ngurus. Lah kalau sudah diurus sama Allah mestinya pasrah atau enggak pasrah? Lah kalau yang ngurus Allah senang atau enggak senang? Ya lah kenapa masih bingung? Karena Karena gak kenal sama Allah Gak ngerti Allah Gak mudeng Allah Mesti setan masuk Allah ya Allah Tapi makannya dari mana? Mesti begitu Ya kan? Ya Allah ya Allah Tapi ini suami pergi ya Mesti begitu kan? Ya. Allah ya Allah Tapi tetangga saya itu gunjing saya terus Ngarak ke hati terus nyakit hati Terus ya Allah gitu. Ini bisa kan saya cita. Lah ya, kalau udah memang Allah yang jadi sandarannya Tidak ada bingung. Saya bangun tempat ini latihan yang pol buat saya, termasuk latihan ya. Latihan untuk bisa jadi orang yang semeleh, latihan. Dari awal sampai sekarang itu semualah latihan. Eh, bayangkan misalnya ini hari apa sekarang? Rebu Hari Sabtu itu kapan? Kamis, Jumat, Sabtu. Gitu kan ya? Sabtu itu kurang lebih kurang lebih ya standar tagiannya 10 7 17 tambah 10 27 30 juta. Sabtu besok minimal saya harus bayar 30 juta. Itu mi? minimal Sabtu besok minimal 30 juta. Jenengan coba tanya sama saya, hari ini sudah ada berapa juta gitu. Coba nanya. Saya kasih tahu ya, hari ini baru ada 6 juta. Sabtu minimal harus bayar 30 juta. Kurangnya berapa? 24 juta. Ini wajah stres atau seneleh? <laughs> nah iya. Mudeng kan? Dan itu Sabtu, ya Sabtu, ya, Dan terus bukan cuma Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Kan? Itu ada tugas-tugas yang harus saya selesaikan dalam keuangan. Tapi ya alhamdulillah itu dek sama Allah yakino yakino percaya mbak aku kamu yang yakin sama saya kamu yang percaya sama saya jangan percaya sama bu sehak jangan gitu percaya sama sama saya lu menungso ki mesti medeni-medeni betul enggak manusia itu nanti nakut nakutin jangan kamu jangan sedekah nanti duitmu habis lo ya kan misalnya lagi setan ful ful ngapain tok ini sudah bagus ngapain depan pakai dibongkar segala Sudah, selesai istirahat lewen Dah, sekarang dienikmati hidupnya, duitnya buat senang-senang Misal begitu ya, itu saya se Setan Menungso yang se model setan itu ya A -ake. Mungkin banyak mananya itu Ya tetap banyak setannya Tetap banyak setannya Nah kalau kita sudah latihan kenal Sama Allah, hidup itu enak, tidak ada yang enggak enak Di musuhi orang Yang namanya manusia Boleh senang, boleh mu musuhi Tapi karena memang artinya semele ya, Artinya semele enggak jadi masalah La like kita itu aneh, di musuh ya tidak, di musuh ya tidak. Tapi lihat orang lain, lihat orang lain di musuh orang kita ikut anjal, aneh tu, aneh kan? Aneh tak? Kamu di musuh, tidak. Tapi saya sakit hati. Lu kamu yang di musuh, bukan. Tapi saya sakit hati. Bayangkan tu, orang lain aja yang di musuh dia sakit hati, apalagi kalau di dirinya double double sakit hatinya. Lebih, tapi kan kita nggak suka kalau lihat ada orang di musuh yang nggak suka, tapi nggak perlu sakit hati, sakit hati tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana bisa selesai masalah? Lawang hatinya sah, sakit. Betul kan? Jadi hatinya sehat dulu sehat dulu. Nah, ini pelajaran sore hari ini saya pengen ajarkan kepada diri saya dan ibu-ibu semuanya kisah Nabi Ibrahim bersama istrinya sampai ada hari raya kurban, sampai ada lempar jumroh sampai ada tawaf, sampai ada wukuf di Arafah, ya, sampai ada sa'i Safa Marwah. Itu gara-gara seorang wanita yang imannya luar biasa. Gara-gara seorang wanita yang imannya luar biasa, punya anak yang luar biasa, kemudian punya cucu yang sangat luar biasa yaitu Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya, Kunci keberhasilan rumah tangga pada ibu-ibu. Dah -ibu. gitu aja. Bu, pengen suaminya baik, jangan cerewet. Pengen loh? No? Ibu pengen suaminya baik. Pengen? Suaminya menyenangkan, pengen? Jangan cerewet. Kamu tuh orang laki itu begini. Kamu cari pekerja begini. Kamu sungguh tidak ingat sama saya. Kamu udah lupakan saya ya buang itu. Kalau ibu bisa tidak begitu, ya, sama suami enggak, cerewet, miru ibunya Nabi Is, Ismail, mesti setan bci, setan mesti bci, Ustadz Habib Kiai ini mesti yang diomongkan jadi wanita seperti ibunya Nabi Is, Ismail, seperti ibunya Nabi, eh, seperti istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diomongkan begitu, yang pantas istrinya seperti itu, awang suaminya saja Nabi Ibrahim kok. Tonton si bu Joni sopoh. Maksud begitu ya. Itu si setan. Jangan dibanding-bandingkan. Masing-masing punya tu, tugas. Jadi ibu nyontoh. Belajar mencontoh. Jangan ngeyel. Itu nomor satu. Jangan cere, cerewet. Nomor dua. Jangan menggurui suami sok keminter. Sok pinter. Halo. Yang di rumah juga bibuk yang nonton ini. Ini kan live di YouTube ya. Nanti diunduh, diunduh orang. Di-download. Bu. Pura-pura bodoh di depan suami bisa enggak? Susah toh? Susah kan? Tugas istri itu memuliakan suam, suami. Meskipun suaminya bodoh, ya kita pura-pura bo, bodoh. Bodoh selama suami tidak melanggar aturan Allah kan begitu kalau melanggar juga dibilangi bilanginya juga pakai cara yang baik pura-pura bodoh kalau perlu nyuruh kyainya jai tolong suami saya dikasih tahu ya kalau saya ngasih tahu nanti saya kurang ajar gak sopan sama suami kok jangkar pantasnya ngenengan yang ngasih ngasih tahu karena menghormati swa, suaminya lo kok sekarang dah istri kamu tuh memang tidak pernah belajar lo kamu itu, kamu itu, kamu itu rumong, so, pinter dewe, Allah gak suka sama seorang wanita yang seperti itu jelas ibu eh, ibu ini kenapa, kok merenung semua kenapa persis ya bu ya. prakteknya mudah kalau orang pura-pura bodoh kan berarti bin. pinter, tapi jangan min teri Kenapa? Karena tugas istri itu memuliakan suami Menghormati, di hati itu ada ada apa ya? hormat, pengagungan, mengagungkan betul suaminya. Ini suamiku. Ini suamiku. Meskipun bodoh, jelek, pola. Lihat, kan? Ini suamiku. Karena dia memuliakan suaminya seperti itu, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gampang ya halo ini mudah atau susah susah susah karena apa kok susah kulino minteri karena udah terbiasa minteri terbiasa cerewet tre, terbiasa ngomen tari, makanya kita harus merubah kebiasaan nomor tiga kalau udah bisa memuliakan sudah bisa tidak cerewet nomor tiga ini pasti tiga akan berani melarang-larang suami ibu tidak melarang-melarang suami bisa bisa tapi ngomongnya begini ya wes kan sakaripmu <laughs> sama juga bohong ya udah sana terserah kamu sama juga bohong Selama suami itu berbuat yang baik Selama suami itu melakukan hal yang tidak dilarang Allah Jangan dilarang larang Jangan dilarang larang Mesti banyak yang protes yang nonton tayangan ini Enak bener ya jadi pria ya Enak bener jadi suami Ini kan nasihatnya pada ibu-ibu Nanti nasihat pada suamilah lain Seimbang gitu ya Masing-masing berja berjalan lah kalau kenyataannya habib saya sudah jalankan tapi suami saya itu maunya menang sendiri ya ben, gak usah diurusin karena hidup itu kita urusan dengan Allah bukan dengan suami urusannya dengan Allah kalau kita lakukan semua itu karena Allah nanti Allah akan bahagiakan kita Allah akan buat kita seneng pertanyaannya begini pilih mana? dicintai suami atau dicintai Allah? Lulu, ini, ini bab rosol, rosol, rosol. Begini, begini ya. Sepurone engkang kata. Ini, ini enggak bener. Ini contoh tapi enggak bener ya. Ini contoh tapi enggak bener. Misal ada seorang wanita punya suami jelek. Wanita punya suami jelek. Terus ada pria guanteng, pinter, kaya, baik hati, cinta pada wanita tadi. Wanita itu merasa senang atau enggak senang? Senang kan ya dicintai oleh seseorang yang ganteng, pintar, baik hati, suke. Senang atau enggak senang? Senang kan? Ada kebanggaan tak? Bangga kan? Walaupun ya, walaupun dia punya suami tapi dicintai begitu dia senang. Yo oh, yo, ya, gimana enggak senang? Loh? Ganteng, enggak oh, biru. Orangnya baik, Ustaz. orangnya ini senang gitu kan? Bahkan Naudzubillah min bisa-bisa pindah ke lain. Akhirnya akhirnya, akhirnya kan begitu, nah bayangkan sekarang, kalau yang mencintai itu, bukan orang yang ganteng tapi zat yang maha indah bukan yang kaya, tapi zat yang maha kaya, dicintai Allah Ta'ala, halalan Masih halal, Allah yang punya kita kok ya dicintai Allah, dan kita cinta pada Allah, di hati itu ada rasa yang nikmatnya luar biasa nikmatnya luar biasa, sampai ada seorang pria itu yang cemburu pol sama suaminya kamu jatuh cinta kepada siapa? Aku lihat wajahmu kok suka senyum-senyum sendiri Kamu kok suka berseri-seri Terus kalau malam itu kamu suka Diam, ngelamun, mesem-mesem sendiri Kamu jatuh cinta, ayo pasti kamu cinta sama orang lain Tidak mas Tidak Nah Terus kamu cinta siapa? Aku cuman hatiku sudah penuh cinta pada Allah Jadi saya kalau ingat Allah mesem-mesem sendiri Saya suka senyum-senyum ingat Allah gitu. Enak atau tidak enak ini? Enak ini istri yang begini ni enak lah jadikan jenengan hidupnya gitu jangan minta balasan dari suami istrinya Nabi Ibrahim tak pernah minta balasan dari suaminya makanya suaminya datang ya ahlan washalan suaminya tak datang yo ya, ahlan wa washalan suaminya mau sama istri yang yang di sana ya silakan suaminya mau sama saya ya si, silakan yang penting saya ngabdi kepada Allah Subhanahu Wataalla saya urusi anak saya itu tugas tugas saya hasilnya hasilnya sampai hari ini seluruh umat Islam suruh mengenang wanita tersebut yang sangat mulia. Betul kan? Nah, pilih mana? Ibu Lihat jam dulu ya. Saya tuh lupa nanti. Iya, alhamdulillah jam 5 lewat 10 menit. Cumben ya, waktunya jadi berkah terasa panjang gitu ya. Biasanya itu waktunya cepat ha habis gitu kan padahal tadi ngomongnya lama lo ya tapi rasanya kok cuman sebentar ta ha? waktu waktunya, waktunya cuman dikit padahal ngomongnya lah, lama betul kan nah, ya biasanya tiba-tiba udah jam setengah 6 ya. mungkin ibu-ibu e, biar pulangnya enggak telat terus ya kok oh, pulangnya kok maghriban terus jadi semeleh terus jadi wanita yang tidak keminter tidak cerewet terus tidak larang-larang suami. Contoh suami punya duit. Contoh ya, suami punya duit. Terus ngomong begini, Bu. Ya, atau Dik, misal gitu ya. Dik, saya tak beli jam tangan ya. Jam tangan, jam tangan. Saya mau nanya, yang, yang ngomong model begini ada atau enggak ada ini? Ada atau enggak ada? Ada atau? Ada. Lampok jenengan jawabannya begini, Ayo mas, Beli jam tangan, Tak anterken. Silahkan kamu pilih. Aku tak sawangnya apa-apa orang. Ayo bingung mas, InsyaAllah bertemu jam tangan, entuk rezeki, Saya tanya nih, Kalau suami punya istri model begini, Jawabannya apa? Alhamdulillah. Orasalah oh, nih, milih kan begitu ya Tapi baru ini kan suami baik Ngomong sama istrinya, aku pengen beli jam Tangan, bukan tiba-tiba pulang Bawa jam, tangan, mending lo itu Masih ngomong ya Mestinya istri jangan larang-larang Oh yang dibeli halal kan Loh babe, tapi kebutuhan masih banyak Iya, iya, kebutuhan masih banyak Tapi juga kamu harus ngerti kebutuhan suamimu Suamimu kerja Capek, lelah Mungkin dia pengen pisang-pisang kok nyawang jam Tangan, yo gak apa-apa tau ya Legak, no, diniati Menyenangkan hati suami Biar rezeki datang Paham ibu-ibu? Terakhir ya Abib ini sore ini pengajiannya gak enak Kenapa? Menyakiti hati ibu <laughs> Mohon maaf bu, Mau tahu kunci Kunci rezeki? mau mau mau ya orang yang rezekinya lancar itu kalau istrinya enggak ruwet urusan duit tapi kalau istri ruwet beruwet bab duit dijamin rezeki suami seret itu pengalaman itu pengalaman orang hidup orang hidup tuh kalau istrinya enggak ruwet urusan du duit maka coba lihat nanti rezekinya melimpah ruah tapi kalau istri itu ruwet urusan duit, nanti rezeki juga sesorat. Kenapa? Karena kalau yang di rumah suami, istri urusan harta ini enggak mikir, enggak patek dipikir, ya. Berarti kan ada cinta kasih sah, sayang. Berkah itu muncul. Berkah itu mun muncul. Tapi kalau urusan dunia ini kok wah Maka berkahnya juga per Pergi Ya berkahnya per Pergi, lah mungkin banyak orang itu Sebetulnya kerja ya kerja Ya usaha ya Usaha, tapi kok hasilnya Gak bisa dirasa Terus nanti mau kesel, kesel Kesel Sudah capek, mumet pula Ya pusing. kenapa? lah nanti di rumah sama suami ya begitu Peringat, perngut, cemberat Cemberut, ya kan? Lebih baik hidup pas-pasan tapi hatinya itu nggak pas-pasan daripada hidupnya itu turah-turah tapi hatinya pas-pasan pilih yang mana bu? Yang turah-turah hatinya dan turah-turah rezekinya gitu. Nah pada umumnya siapa yang dia itu apa namanya hatinya jembar maka rezekinya juga bahwa hatinya luas, rezekinya juga luas. Contohnya istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Hatinya luas, maka rezekinya luas. Iya dia. Tuh ya. enggak <.ienne> lucu tuh masyaallah. Eh ya, gitu. Sini ngajar sini. Nih, sini dek Ayo ceramah. Oh, biar jadi start Dik. Kendel ini bakat. Nih. Sini. puas. Jadi ya. Heh. Lucu anak kecil tuh malaikat rahmat. Asal enggak pas jam sholat aja enggak jadi mah masalah. Kalau sholat kan memang kita harus rapikan dia. Kebiasaan begini justru jadinya berkah itu malaikat kok bawa hawa-hawa yang yang positif oh, positif. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kuncinya. Tirulah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan hebatnya Bisa dikatakan single parent loh. Walaupun Nabi Ibrahimnya ada tapi kan jauh ya. Single parent, ngurus Nabi Ismail bisa dikatakan sendiri. Walaupun Nabi Ibrahim Ibrahimnya nili-niliin gitu kan, tapi hari-hariannya kan sendiri itu, sendiri. Seorang diri ngurus anak di tengah padang Sahara, sukses, sukses. Kenapa? Lawang hatinya seperti itu kok? Hatinya seperti seperti itu lah wanita zaman sekarang kebanyakan yang diurus dirinya sendiri ibu ibu suka mentengke diri ibu sendiri kan betul toh no? alah contoh ibu lagi sms, anak datang bawa permen bu, bukakan bu, bukak no, bu, bukak no bukakan atau Buka kan? Yang mana? Bukakan atau? Psh, psh. Yang ini? Psh, psh. Gak dibukakan. Yang dipentingkan dirinya, son. Diri aku lagi, ah. Asyik. Lain kalau ibu yang bener, Ibu yang bener, Anak itu dipentingkan. Dipenting, Enggak ganggu urusan ibadah kan ya. Anak itu dipen, dipentingkan. Sekarang banyak wanita itu yang dipentingkan dirinya, son. Diri. Bahagianya sendiri, jadi nggak nggak bisa bahagia, guyon sama anak tuh nggak bisa bahagia kan aneh ya? Aneh tidak itu? Pencolotan sama anak, kelundungan sama anak, ngobrol sama anak nggak bisa bahagia itu anehnya luar, luar biasa, Wah, aneh itu ciri-ciri orang sakit jiwa segera periksakan. Jadi kalau ada orang tua kok ngobrol sama anaknya nggak bisa seneng, duduk sama anaknya nggak bisa seneng, itu aneh. Lawang anak itu bagian dari jiwanya kok, bagian dari dirinya. Apalagi ibu ya Oh bapak gak pakai ngelonin 9 bulan Dahlah. Ibu ngelonin 9 bulan Kok sama anaknya gak bisa Gak bisa guyon, gak bisa duduk bareng Gak bisa cinta, gak bisa gak bisa menikmati Berarti sakit itu, sakit jiwa Perlu diperiksakan Ibu Udah ya, jangan marah sama saya ya Semoga jenengan termasuk yang sakit jiwa Gitu Gak <laughs> ya Dahlah. Ya pernah, mungkin pernah Ada bagian dikit-dikit gitu ya Marah dan lain sebagainya Ya kita perbaiki Alhamdulillah jam setengah 6 Kurang 10 menit, ini kan maghribnya awal ya InsyaAllah kita lanjutkan rebo yang akan datang Tolong diumumkan Jumat depan Jumat besok ini ya, Jumat besok Maulid, kalau ada yang mau hadir ya Malam Sabtu itu mau maulid Ini kan rebo Kemis, Jumat Itu maulid, silahkan Terus yang mau titip hewan kurban di dirodoh boleh jadi kalau ingin korban di sini boleh. Tapi jangan korban perasaan. Itu yang gak boleh. Kalau korban kambing, Bu. Boleh ya. Jangan seperti itu. ada Saya mau korban ayam, boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Korban itu kambing. Ayam bukan korban. Tapi soda. Soda. Ayam. Insya Allah. Makasih. Mari kita tutup dengan doa ayam biasa kita baca.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 وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسرك بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لكضاك Faqt bani min auliyak wasluk bi sabila hudak wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Semoga barokah dan manfaat wabillah taufik hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. al -Fatihah. dengan niat kesembuhan